Kata beliau, fa'aku lil adwil mukatim, asad dahadoran minhu lil adwil mubaris. Maka orang yang berakal akan lebih waspada kepada musuh yang menyembunyikan permusuhannya Dibanding kepada musuh yang menampakkan Karena kalau musuh menampakkan Kamu bisa hati-hati darinya gampang Kamu bisa Waspada dari Kejauhan sudah Kamu pasang diri hati-hati Ini Apa yang mau dilakukan bulan ini Karena dia menampakkan permusuhan denganmu Itu ringan tapi yang berat orang yang menyembunyikan permusuhannya. Di depan seakan itu Wali Hamim Teman akrab kamu sangat dekat dengan kamu ternyata Di belakangmu dia musuh Kepada dirimu. Orang yang seperti ini menyembunyikan permusuhannya Orang yang berakal harus lebih waspada harus lebih jaga-jaga agar tidak terkena madhorot, tidak terkena kejahatannya dalam keadaan dia lengah. Tidak dia sadari, tidak dia perhitungkan.